Alasan yang membuatku bertahan Sedang dirimu selalu menyiksa batinku Berkali-kali ku dipatahkan Harusnya cukup jauh di alasan untuk pergi Canta Ku dipatahkan Harusnya cukup Jadi alasan Untuk berjalan चीमत Assalamualaikum warahmatullahi